Assalamualaikum Saudaron, berita malam edisi hari ini Rabu 24 Januari 2018 dibacakan Ardian Perempuan panti Rambung yang sakit dan bekerja tanpa izin di Malaysia akhirnya pulang. Kunjungan Hj. Singkil Darwati pesantren Tapak Meja Sulam Kasap Benang Emas. Lebih 10.000 anak usia sekolah di Pidijaya belum memiliki akta kelahiran secara online mengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 9.4 FM Loksmawe, Radio Lovers 9.6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi ATM. Saudariun perempuan yang menderita kanker rahim stadium 4 Asal Pantirambung Ni Bung Aceh Timur yang bekerja di Malaysia, Eka Saputri akhirnya berhasil pulang ke Aceh untuk menjalani pengobatan. Senator Aceh Sudirman yang akrab disapa Haji Uma mengabarkan hal tersebut. Perempuan Tabah asal Aceh Timur itu pulang bersama anaknya Yari Zitriski yang lahir di Malaysia pada 5 Desember 2016 lalu. Eka Saputri bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen legal. Ia memilih dipulangkan ke Aceh selain karena persoalan izin tinggal juga lantaran biaya berobat yang jauh lebih mahal dibandingkan di Aceh. Senator yang juga bintang film komedia Aceh Empang tersebut kemudian menindaklanjuti dengan membangun komunikasi intensif dengan Kepala Dinas Sosial Aceh dan BP3TKI Aceh membantu pengurusan proses pemulangan. Zdarlun Ketua tim penggerak PKK Aceh, Darwati Agani, melakukan kunjungan kerja ke sentra pengrajin sulam kain kasap penang emas di desa Kuala Baru, Laut Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil, hari ini. Saat mengunjungi pengrajin, istri gubernur Aceh itu memesan taplak meja, sarung botol air mineral, dan penutup gelas yang terbuat dari sulam kasap. Pada bagian lain, Darwati juga menyarankan agar pengrajin sulam kasap membuat motif yang lebih simpel supaya bisa dipasarkan untuk dipakai sehari-hari serta harganya terjangkau. Tarwati ke Kuala Baru terlebih dahulu harus menelusuri sungai menggunakan speedboat. Ia datang didampingi ketua tim penggerak PKK Aceh Singkil, Atmah, serta pengurus lainnya. Sudarlun Inspektorat Aceh Tenggara menyerahkan 35 berkas laporan hasil pemeriksaan dana desa sejak 2015-2017. Hel AP itu diserahkan pelaksana tugas Inspektur Agara Irfan Iskandar dan diterima Bupati Agara Raidin Pinem Bupati Aceh Tenggara mengatakan telah menerima daftar 35 desa yang dikeluarkan LHP-nya oleh Inspektorat Agara PLT Inspektorat Agara Irfan Iskandar mengatakan Pemeriksaan dana desa yang dilaporkan masyarakat maupun badan permusyawaratan kute Ada 69 desa di Agara Dari jumlah itu yang telah dikeluarkan LHP-nya 35 desa tapi pihaknya tidak bisa menjelaskan detail karena LHP tersebut sepenuhnya Wewenang Nang Bupati Agara. Darul hingga saat ini diperkirakan masih ada sekitar 10.885 orang anak usia 0 hingga 18 tahun di Pidicaya yang belum memiliki akte kelahiran secara online dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Data itu disampaikan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Vijay, Zulkifli, Dalam laporannya pada sosialisasi tertib administrasi di seduk capil setempat di obrum kantor Bupati Lama. Zulkifli menyebutkan selama 2017 lalu di seduk capil Pijai telah melakukan pencatatan kelahiran 40.520 akta atau 78,83 persen. Untuk mencapai 100 persen, masih ada 10.885 orang anak atau 21,17 persen lagi yang harus mengantongi akte. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun, penyidik sateles krim Polres Aceh Tenggara akan dibantu tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk melakukan olah TKP pembunuhan Laiga, ibu satu anak di kebun jagung di Desa Rema. Polisi hingga Senin kemarin telah memeriksa 13 orang saksi termasuk suami korban dan ibu korban. Namun tabir pembunuhan tersebut belum terungkap, kendati telah berdasarkan hasil visum korban dibunuh tidak diperkosa. Kasat reskrim Ibtu Dimas mengatakan telah turun dua orang tim lapor Polri Cabang Medan di bawah pimpinan Kompol Roy. Pihanya berharap dengan adanya tim lapor ini maka kasus pembunuhan Laiga dapat terungkap. Zdralun, sejumlah artis memberikan penghormatan terakhir kepada aktor Simon Shelton, pemeran boneka ungu Tinky Winky dalam serial televisi Teletubbies. Artis Emily Etek mengatakan, pamannya yang luar biasa ini meninggal secara mendadak dan merupakan pria paling baik dan paling berbakat yang ingin Anda temui. Shelton mengambil alih peran Tinky Winky setelah aktor aslinya, Dave Thompson, dipecat pada tahun 1997. Selton juga berperan sebagai The Dark Knight dalam acara TV anak-anak Incredible Games. Menurut putranya, Henry, Selton yang juga dikenal sebagai Simon Bernes meninggal pada 17 Januari lalu pada usia 52 tahun. Berbicara pada tahun 2008, Selton mengatakan bahwa ia memiliki firasat film teletabis ini akan sukses ketika peran King Kiwinki diberikan padanya.